Bismillah <coughs> Pertemuan sebelumnya kita membahas Masdarul Fi'li As-Sulati Masdar dari Fi'il yang 3 huruf Sudah kita sebutkan kemarin Fi'il 3 huruf itu tidak punya Koeda Baku Dalam menentukan Masdarnya jadi di dalam menentukan masdar pada fi'il yang tiga huruf, itu enggak ada koedah tetapnya. Faham? Tapi di sana, ada beberapa wazan yang kebanyakannya bisa menjadi masdar untuk fi'il tiga huruf. Kebanyakannya. Paham ini? dia itu bisa menjadi wazan masdar untuk fiil yang tiga huruf. Kemarin sudah kita sebutkan kalau menunjukkan profesi wazannya fi'alatun. 3. Kalau menunjukkan kegoncangan wazannya fa'alanu. Kalau menunjukkan terhadap warna wazannya fu'latun. Jadi apabila ada fiil tiga huruf Artinya nanti Menunjukkan makna warna Masdarnya dia Kebanyakannya itu ikut wasan Fu'latun Khudrotun Atau sufrotun Kebanyakannya mengikuti wasan Tersebut selanjutnya waznu fu'alin atau kalau kita baca fu'alun fima dalla ala da'in aw sawtin ya pada setiap kata atau masdar yang dia menunjukkan kepada makna da yaitu penyakit. Jadi kalau artinya nanti sebuah fiil itu tiga huruf artinya menunjukkan kepada makna penyakit au sautin atau menunjukkan kepada makna suara bermakna suara. Paham? Mau masdarnya nanti ikut wazan fualun. Ya makdarnya nanti ikut wazan fu'alum. Seperti sualun Batuk Zukaamun pilek, Bukaun Suara tangisan Nubahun Suara anjing Jadi ketika anjing menggonggong itu Itu disebut dengan nubahun ya, Suara gonggongan Seekor anjing nah, Di sini kita lihat Kalau ada sebuah masdar Tiga huruf itu Makna yang ada di dalamnya Menunjukkan makna sakit, penyakit Atau menunjukkan makna suara Dari jenis-jenis suara Wazan masdarnya itu Kebanyakannya itu ikut wazan Fu'alun Ya Masdarnya itu nanti kebanyakannya ikut wazan Wazan fu'alun seperti kayak contoh juga roafa. Fi'ilnya roafa. Nanti masdarnya itu adalah ru'afan. Fu'alan atau fu'alun. Kalau roafa itu artinya adalah penyakit sesuatu yang darahnya mengalir. Berarti menunjukkan penyakit ya. Maka masdarnya nanti dari kata roafa itu ikut wazan fu'alan menjadi ru'avan ya maksudnya adalah ru'avan itu yang ke satu, dua, tiga, empat yang keempat kalau nanti sebuah kata, tiga huruf, ingat tiga huruf pembahasan kita ini, tiga huruf ini tidak punya kaidah masalahnya, cuman ini hukum golibnya saja, hukum kebanyakannya, itu pun tidak baku tapi kebanyakannya seperti itu kalau dia tiga huruf Jelas? Jelas, jelas, jelas. Artinya nanti berkaitan dengan eh, penyakit atau suara, masdarnya itu biasanya fualun. Ya. Bakah. Ya, tiga huruf. Tapi artinya adalah menangis. Masdarnya nanti adalah bukaan tangisan tangisan termasuk bagian dari suara ya saud ikut lagi fualan atau kita baca fualun kalorova yang berikutnya waznu fi'alin atau kalau kita baca fi'alun atau kalau dalam takrifnya fi'alan fi madalla ala imtina'in apabila sebuah kata itu menunjukkan makna imtina' yaitu mencegah ya contohnya seperti iba'un artinya enggan wanifarun artinya menghindar, aitabun artinya mencerca, iazun artinya berlindung. Jadi kalau ada sebuah kata tiga huruf, sebuah fiil tiga huruf, paham? Arti fiilnya itu menunjukkan makna enggan. Ya, tidak enggan atau imtina' yaitu tidak melakukan menolak gitu, Maka nanti masbarnya dia itu ikut wazan fi'alun. Nafaro, masdarnya nifaron. Nafaro artinya menghindar. Berarti menghindarkan dia enggan. Ya. ya, ya. ya. Dia menghalangi ya, ya, ya. gitu. Maka masdarnya adalah nifaron. Fi'alan nifaron. Ya. Ya, ya. Itaban atau atiba menjadi itaban. Artinya mencerca ya artinya adalah mencer mencerca Perhatikan ya, Ana buat ringkasannya dulu. Fi'il tiga huruf ya. Itu tidak memiliki kaidah khusus. Tidak memiliki Koedah khusus Untuk masbarnya Paham ini Jadi kalau dia fill 3 huruf Kita tidak punya koedah baku Untuk menentukan masbarnya yang ada pada diri fi'il tiga huruf tersebut. Tapi, kalau dia tiga huruf, kalau dia tiga huruf, terus menunjukkan kepada salah satu dari makna-makna berikut ini, maka biasanya, wazannya ada tertentu. Seperti kalau dia tiga huruf, tapi menunjukkan profesi. Arti dari fiilnya itu menunjukkan makna profesi. Maka wazannya nanti fi'alatun. Fi'alatun. Kalau tiga huruf fiilnya tapi artinya berkaitan dengan profesi maka nanti masdarnya itu adalah mengikuti wazan fi'a latun. Ini perhatikan Anda, ringkaskan ini ya. Karena nanti setelah ini ada pembahasan yang menyelesai ini. Itu. Yang kedua, kalau menunjukkan kegoncangan. Menunjukkan kegoncangan. Wazannya nanti adalah Fa'alanu Jadi ada fiil tiga huruf Arti dalam sebuah fiil tersebut Menunjukkan makna kegoncangan Masdarnya biasanya Fa'alanu Kebanyakannya Atau menunjukkan kepada warna Yang ketiga Paham? Paham? Maka masdarnya nanti fu'alun. Fu'alun. Atau menunjukkan kepada makna penyakit dia tiga huruf tapi menunjukkan kepada makna penyakit atau suara. Paham? Paham. Masdarnya nanti adalah fu'alun. atau yang terakhir dia tiga huruf menunjukkan makna mencegah atau tercegah Lafaznya adalah fi'alun Nah inilah masdar yang tiga huruf masdar dari fi'il yang tiga huruf Secara asal kalau dia tiga huruf enggak punya kaidah khusus berbeda kalau empat huruf ya. Empat huruf fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ada pada khususnya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ada kaidah khususnya. Sampai di pami. Nah, sekarang berikutnya antum lihat di pembahasan kita yang ba Waza lam yadul al-masdaru ala shayin mimma taqaddama, falgalibu ayakuna al-auzani al al-auzani al atalia. Kalau nanti ada sebuah fiil tiga huruf, ya, ada fiil tiga huruf, ya. Tapi, ya, waza lam yadul al-masdaru ala shayin mimma taqaddama. Kalau ada sebuah masdar, tapi artinya dia itu tidak menunjukkan salah satu dari apa yang kita sebutkan tadi. Bukan menunjukkan profesi. Bukan menunjukkan kegoncangan. Bukan menunjukkan warna. Bukan menunjukkan penyakit dan suara. Dan juga bukan bermakna mencegah. Menghalangi. Bukan itu. Maka kebanyakannya ayyakuna alal auzani at Maka fi'il yang tiga huruf. Atau masdar yang tiga huruf. Tapi tidak menunjukkan salah satu dari ini. Masdarnya dia nanti kebanyakannya mengikuti wazan berikut ini. Anda ambil contoh, perhatikan dulu nih. Anda ambil contoh masdar dari fiil Dorobah. Berapa huruf dia? Tiga huruf. Apakah menunjukkan profesi? Tidak. Menunjukkan kegoncangan? Tidak. Menunjukkan warna? Tidak menunjukkan penyakit atau suara juga tidak, menunjukkan makna mencegah, menghalangi juga tidak artinya fi'il dorobah ini, antum gak boleh mengikutkan masdarnya nanti, salah satu dari wazan ini, karena dorobah kalau kita lihat masdarnya nanti adalah doroban ya, fa'lan ada gak di atas ini? gak ada ya, artinya fi'il dorobah ini nanti gak masuk yang ini Makanya kata beliau tadi, apabila ada masdar tiga huruf, apabila ada fiil yang tiga huruf misalkan, tapi arti dari fiil itu nanti tidak menunjukkan salah satu dari ini. Tidak menunjukkan profesi, tidak menunjukkan kegoncangan, tidak menunjukkan warna dan seterusnya. Seperti kata fiil doroba. Maka nanti fiil yang tidak mengikuti salah satu dari wazan tersebut, masdarnya nanti adalah mengikuti wazan yang setelah ini yang kita sebutkan. Apa ini? Tergambar maksudnya kan? Doroba ini kan tiga huruf ya. Sama dengan ini. Cuman permasalahannya doroba enggak menunjukkan salah satu dari sini gitu. Bukan penyakit, suara mencegah, profesi, kegoncangan warna. Artinya masdarnya doroba nanti ini enggak bisa antum ikutkan wa kan fi'alatun fi'alatun Fu'alanu, fu'latun fu'alun fi'alun tidak bisa tidak bisa ikut ke situ dia sudah? Nah, sekarang tidak? lil fi'li al-muta'addi kalau misalkan dia fiil 3 huruf <ta tapi muta'addi artinya punya maf'ul bi'ai al fi'lu allazi lahu maf'ulun bi'hi dia adalah fiil yang punya maf'ul bi' waznu <tapi> <muta -addi> Fa'lun, wazamnya dia nanti ikut wazan, Fa'lun atau Fa'lan contoh, Samia, Sam'an atau Sam'un Paham ya, Fataha muta'adi juga ya, tiga huruf muta'adi artinya membuka masdarnya Fathan, atau kita baca Fathun kalau dalam kanan Rafa, Man'un Dorbun, Fahmun Rokmun jelas ini Abu Abu Nisa apa Abu Nisa? Ya, ya, ya. Doroba, antum lihat ya. Sami'a, Kotalah, Fahima, antum lihat semuanya fiil ini. Semuanya tiga huruf kan? Keempat fiil ini Doroba, Sami'a, Kotalah, Fahima tidak ada yang menunjukkan lima makna di atas. Tidak menunjukkan profesi, kegoncangan, warna, penyakit. Tidak ada, kan? Ya? Artinya, kalau nanti dia tidak menunjukkan salah satu dari makna di atas, maka dirinci. Kalau dia tiga huruf, tapi sifatnya muta'addi. Ya? Tiga huruf muta'addi. Maka masdarnya nanti biasanya ikutlah dan fa'lan. Atau kalau kita baca, fa'lun. Doroba, Dorban. Samia, Saman. Kotala, Kotlan. Fahima, Fahman. Paham? Kenapa? Karena semuanya ini adalah fiil tiga huruf, tidak menunjukkan salah satu dari lima makna di atas, dan dia muta'addi Wazannya kebanyakannya ikut wazan Fahma apa? Faklan. Ya, wazannya kebanyakannya mengikuti wazan Faklan. Ramadannya Muslim. Kalau misalkan. Sofaroh Boleh enggak anak buat masyarakatnya Sofron Tiga huruf ya Permasalahannya adalah Amtum harus cari tahu dulu apa artinya Sofaroh Artinya adalah warna kuning Boleh enggak anak buat masyarakatnya Hah? Enggak boleh Kenapa karena safara so maknanya itu salah satu padat dari lima makna yang ada di bahasa yaitu menunjukkan warna. Maka nanti masdarnya dia adalah fulatun sufrotun. Enggak boleh mengikuti wazan faalan. Paham? Tapi kalau daraba, sami'a, qatala, fahima itu mengikuti wazan faalan alasan yang pertama kenapa karena dia tidak menunjukkan salah satu dari lima makna ini sudah sani mendengar tidak ada di sini kotalah membunuh tidak ada pada lima makna yang di atas kemudian alasan yang kedua dia tiga huruf tidak menunjukkan makna ini terus muta'addi. butma pulbi maka mazdurnya nanti kebanyakannya adalah mengikuti wazan faalan korban Sudah jelas ini ya, Abu Akbar, Kang. Wa hunaka khata'un sya'i'un. Dan di sana ada kesalahan yang tersebar. Bi nutqi kalimati raqmin. Ketika mengucapkan kata raqmun. Bi fathil qaf, di sana tersebar kesalahannya adalah memfathahkan qaf-nya, berarti bacanya raqmun. Ya. Waslihat Tuhan dan yang paling benar adalah Rokokmun. Bitaskinil kof. Dengan mensukunkan kof. Jadi di sana, ada orang yang membaca masjid Rokokmun dibaca menjadi Rokokmun. Kofnya di fatha. Rokok bacanya. Nah, yang benar, waslihat Tuhan dan yang benar adalah Rokokmun. Bitaskinil kof dengan mensukunkan huruf kofnya bukan di fat tapi ada kesalahan itu maksudnya beliau hanya menyinggung sedikit gitu di sana itu ada kesalahan orang kalau mengucapkan rokoh mun itu bacanya rokoh mun nah yang benar adalah kofnya itu disuk disukun bukan di fat-hah ya kofnya disukun bukan di di fat Jadi kalau filmu tadi tiga huruf tidak mengikuti salah satu wa makna di atas ini lima makna ini, kemudian dia mutadi. Masdarnya biasanya adalah fa'lan. Kalau kita bahasa rafa, fa'lan. Sekarang yang, yang kedua, lil fiil al lazim. Apabila fiilnya fiil lazim, tiga huruf. Tidak menunjukkan salah satu dari lima makna ini. Bukan menunjukkan profesi, kegoncangan, warna, penyakit, peng, apa terhalang, tercegah. Tidak menunjukkan itu. Tapi sifatnya dia fiilnya lazim. Bukan wata Maka kalau nanti dia fiil lazim, ai al fiilu al lazi laisa lahu maf'ulun di. Yaitu fiil yang tidak punya maf'ul di. Fiil lazim. Maka, masdarnya nanti ikut wazan fuulun. Contoh: qada, duduk. Kuudan. Kuudun. Jalasa, julusun atau julusan. tola'atulu'an, tuluan. Sajada, suju dan. Jelas? Semuanya kan fil ya? Duduk, mana butuh korban duduk? Kecuali antum ngerapas tempat duduk orang, ialah. Untuk korban. Faham ini? Tola'ah. Artinya terbit. Sajadah. Artinya sujud semuanya fi'illah. Lazim. Tiga huruf terus lazim. Hah, mas darinya nanti ini. enggak boleh antum ikutkan wazan fa'lan atau fa'lun. Kenapa? Karena dia tiga huruf. Lazim. Bukan muta'addi. Yang ikut wazan fa'lan itu adalah tiga huruf yang muta'addi. Paham maksudnya? Abu Nisa, ya? Dia tiga huruf lazim, tidak menunjukkan ini, terus artinya adalah fiil lazim, fiil yang tidak punya maqulun bi. Paham? Masdarnya nanti ikut wazan, fuulun. Ko ada fuudan? Atau kalau kita baca rofahnya fuudon, jala sa julusan, tolaat uluan, sajada sujudan. فِيْمَا ada قَبِلَةِ Kecuali fi'il qabilah. فَمَزْدَرُهُ قَبُولُونَ Masdarnya nanti qabulun. Qabilah kan artinya menerima. Paham? Dia fi'il lazim. Masdarnya nanti itu adalah fa'ulun. Bukan fu'ulun. Bifadhil Qaf dengan memfathakan Qafnya Ala wazni fa'ulun Atau fa'ulin Dengan mengikutkan wazan fa'ulun ya, Kecuali satu ini Lazim tapi fi'il masjidatnya Ternyata didapati bukan Fu'ulun tapi fa'ulun Itu tidak bisa diganti Karena memang orang Arab membacanya seperti itu gitu. Paham? Tapi kalau lazim selain dari fi'il Ini Qodila Ya maka masdarnya nanti ikut wazan fu'ulun apa maksudnya dalam kurung ini fi ada kecuali fi'il qabilah kenapa masdarnya nanti qabulun, dibaca qabulun Tiga huruf, lazim, tidak menunjukkan salah satu dari lima makna di atas. Masdarnya qabulun. Bifathil qaf, dengan memfathakan qafnya. Mengikuti wazan, faulun. Padahal harusnya dia kalau lazim, tiga huruf, tidak menunjukkan salah satu makna di atas. Wazannya harusnya, fuulun. Tapi untuk fiil qabila, dikecualikan wazannya adalah faulun. Ya, dikecualikan wazannya adalah fa'u fa'ulun. Ya, yang pertama ya, untuk fi'il lazim, tiga huruf lazim tidak menunjukkan makna di atas. Wazannya yang pertama adalah fa'u fa'ulun. Yang kedua wazannya adalah fu'ulatun. Dia tiga huruf lazim tidak menunjukkan salah satu dari lima makna di atas. Ada pilihan wazan yang kedua yaitu fu'ulatun. Dan antum enggak boleh buat-buat sendiri. Antum harus lihat orang Arab menghukuminya bagaimana. Contohnya seperti sahula suhulatun. Ya. Fu'ulatun. Sa'uba so artinya masdarnya adalah su'ubatun. Sa'ubatnya so berat. Su'ubatun Ya? Ya, ya, ya, wazannya fu'ulatun azubat uzubatun na'uma nu'umatun itu wazan yang kedua kalau dia fi'il lazim tiga huruf tidak menunjukkan salah satu makna di atas masdarnya pilihan yang kedua boleh fu'ulatun Fataha boleh enggak kita ikutkan wazan futuhatun Abu Nisa? Fataha tiga huruf. Artinya membuka. Boleh enggak masdarnya kita buat futuhatun? Alasannya? Karena fataha tiga huruf tapi mutaaddi. Kalau tiga huruf mutaaddi, masdarnya fa'lan. Sam'an, fathan. Man'an Dorban Jelas? Abu Isham paham? tidak Abu Isham? <laughs> ya setidaknya Antum paham. Nanti kalau misalkan ada kawan-kawan yang ngulang lagi meruja Antum sudah punya dasaran Karena kan bisa jadi nanti metode ber berbeda Tapi kalau kita sudah punya dasaran itu bisa membantu Ya, anak aja belajar mula khos ngulang berapa kali Jilid satu tuh anak ngulang berapa kali Karena gurunya ganti-ganti Tapi Tujuannya kita biar semakin paham Jadi ini dijadikan aja Dasaran pengenalan dulu Karena kan memang masih tahapan awal Pengenalan dasar sama Antum Antum jadikan tahapan dasar dulu Sehingga nanti kalau di kemudian hari Meroja' lagi, dapat guru lagi Antum sudah pernah mendengar ini, nggak asing pembahasannya. Dan tidaknya ini bisa menambah pengetahuan antum dalam kuaeda bahasa Arab. Yang ketiga, wazan yang ketiga. Jadi kalau dia lazim itu punya tiga wazan. Kalau dia muta'adhi cuma satu wazan, ya kan? Kalau dia lazim tiga wazan. Kalau muta'adhi hanya satu wazan. Yang kedua, fa'alun. Sebenarnya kalau kita lihat di kamus, ya sudah terima jadi masdar ini. Cuma kalau antum membuat ringkasan, kita fa'lan, fa'ulun, fa'ulun, ya untuk satu kata ya, atau atau fa'alun, itu adalah lafat masdar. Jadi kalau jumpa, oh ini masdar. Fungsinya juga nanti kan, kalau kita tahu dia masdar, kita harus tahu bahwasannya ada masdar yang bisa beramal kalau antum gak tahu ini masdar ini masdar bukannya kalau dia antum gak tahu ini masdar antum gak bisa menghukumi setelahnya gitu. padahal masdar ini bisa mengamili kata setelah setelahnya nah, itu diantara kalau kita tahu contoh-contoh lapat masdar sehingga kalau kita dapatkan nanti oh dia masdar terpenuhi syarat untuk beramal berarti kata setelahnya ini diamili sama masdar tadi kau katau masdar orang lazannya fa'lan. Fa'lan itu kebanyakannya masdar untuk fiil yang tiga huruf mutaaddi tapi tidak menunjukkan makna ini. Paham Kalau menunjukkan makna ini ya di sini dia nanti. Kalau yang ini tiga huruf yang mengikuti salah satu dari lima wazan ini, ini enggak pandang mau mutaaddi mau lazim. Enggak ada permasalahan. Permasalahan dia di mana? di maknanya kalau ini mau lazim mau mutaaddi enggak ada masalah dia yang penting maknanya tidak lepas salah satu dari lima ini warna kegoncangan profesi penyakit atau suara atau tercegah penting pen tercegah terserah mau lazim atau mutaaddi yang penting tiga huruf salah satunya di sini warnanya makna bahwa maknanya wazannya ini Lima, yang kita sebutkan tapi kalau dia mutijah huruf tapi tidak menunjukkan ke sini baru dirinci mana yang mutaadi, mana yang lazim kalau yang mutaadi wazannya fa'lan tiga huruf ya daroba, tiga huruf artinya tidak ada pada salah satu dari lima ini sudah? sudah. tapi karena dia mutaadi, wazan kebanyakannya adalah fa'lan dorban, sam'an, kotlan, fahman, aklan ya kan? akalku, akala, makan. Tiga huruf. Mut'addi tidak? Mut'addi lah. Ikan aja habisan itu buat. Kau jadi korban. Sudah. Karena dia tiga huruf mut'addi tidak menunjukkan salah satu dari lima makna ini. Wazannya adalah fa'lan. Aklan. Nah, yang kedua, dia tiga huruf. Tapi tidak menunjukkan salah satu dari makna ini. Cuma sifatnya lazim. Nah, kalau dia lazim itu ada tiga wazan: Fa'fu'ulun, fuulun, fuulatun, faalun. Farihah, farohan, mariha, marohan, shabi'ah, shaba'an, toriba atau toruba, toroban. Lepas itu masdar tiga huruf. Kita masih membahas masdar tiga huruf ini. Dari sisi wasarnya sama, cuman nanti kita bedakan di masdarnya. Artinya nanti kan kalau jama tafsir sama dia masdar perbedaannya adalah kita lihat di kamus. Kalau di kamus kan nanti ditulis, itu kok ada sampingnya uu dan berarti ini masdar. Iyalah. Kalau, kalau ditulis jalsan misalkan atau jalsun, kemudian di sampingnya ada jim. Terus sebelahnya adalah Julusun. Berarti Julusun. Ini jamat taksir. Karena memang kan fu'ulun ini kan termasuk lafad dari jamat taksir ya. Tapi untuk membedakannya bagaimana? Lihat ke kamus. Kalau antum lihat fi'il jalasa. Sebelahnya dikasih Yajilisu kasih kasroh. Sebelahnya dikasih Julusun. Julusan. oh Berarti kata Julusan ini adalah. Masdar. Ya. Julusan berarti ini adalah. Masdar. Ya kan? Kalau ada yang bertanya seperti itu ya, bagaimana kita membedakan ini? Kalau dia jamaat asyir atau masdar? Ya lihat kamus. Masalahnya wazannya sama. Caranya adalah solusinya kita lihat ke ke kamus. Anak tadi sudah tergambarkan memang itu untuk persiapan. Ini kayaknya jadi pertanyaan. Rupanya diam-diam memang ditanyakan juga ya. Ya, ya, solusinya begitu ya. Dilihat di kamus. Ya, ya. Ditulis Jalasa, sebelahnya ada Harutat Kasro, oh, oh. berarti ya Yajulisu, sebelahnya ditulis Julusan, oh berarti Julusan ini Masdar. Bukan Jamataks, Jamataksir. Berarti, berarti. kalau kita tahu nanti Julusan ini Masdar, dar, dar, dar, dar, dar. maka nanti ketika di Arab, Julusan dar, dar, dar, dar, dar. Ismun Mansubun wala matrofihi. Al fathatu az-zahiratu ala akhiri liannahu ismul mufradi. Ya kan? Masdar kan isim mufrad kan? Liannahu ismul mufrad. Kalau kita memang mengetahui memang dia itu adalah lafaz masdar, tapi kalau memang dia lafaz jamak berarti liannahu jamu taksir. Permasalahannya nanti di situ memang di irobnya nanti. Ya. Permasalahannya di situ. Kalau dia jamak taksir berarti mansubun liannahu jamu taksir. Tapi kalau dia masdar, masdar itu kalau masih fa'lan, bukan fa'lan, fa'laini, fa'latun. Berarti kalau masih fa'lan, berarti dia adalah isi mufra. Ada pertanyaan lain? Saya faham ya, Abu Akbar Hah? Kenapa? Fa'alun Penjelasannya sama Tiga huruf Lazim Tidak menunjukkan salah satu dari lima makna ini Maka Wazannya adalah fa'alun Kenapa antum disajikan dengan beberapa wazan? Maksudnya kan kita punya kaidah asal. Masdar kalau tiga huruf ini kan sifatnya simai. Artinya antum enggak boleh buat fariha, masdarnya furuhan. Enggak boleh. Dengan beralasan ini fiil lazim loh. Enggak boleh. Tetap wazannya adalah faalun. Kenapa? Karena kita kembali ke kaidah asal masdar ini sifatnya sima, simai. Masdar fi'il tiga huruf simai Lihat Abu Akbar Anuf kan bertanya tadi ya Fa'alun Kita punya bahasan Fa'alun Ini bahasan masdar ini Tapi syaratnya Untuk fi'il yang tiga huruf Lazim Kemudian tidak menunjukkan salah satu Dari lima makna ini kita ambil farma, artinya gembira. Berapa huruf? Tiga huruf. Ada nggak salah satu di sini? Hah? Menunjukkan profesi nggak? Itu badut itu kalau menunjukkan profesi. Ketawa terus dia, nyenggut <laughs> terus, gembira terus. Karena dibayar. Coba kalau nggak dibayar, mana mau gembira dia? Menunjukkan warna? Nggak. Baris lima ini nggak ada masuk dia ya? Sekarang kita lihat lagi mutaddi atul lazim. Lazim enggak? Mungkin antum gembira makan kurban. Hah? Berarti karena dia lazim sudah dia fiil lazim maka wazannya nanti adalah faalun. Mungkin antum mau buat, bagaimana kalau kita buat furuhun? Antum mau buat ikutkan wazan fuulun saja. Kita punya kaidah kembali yang asal. Masdar itu sifatnya simai, dengar dari orang Arab, orang Arab menghukumi wazan-wazannya. Farihah masdarnya adalah faalun, Farohun. Tuh. Enggak boleh antum bilang, eh, tapi kan dia lazim. Tidak menunjukkan ini. Ana ana mau buat wazannya fuulun saja. Loh, antum orang Arab apa? Karena koedah masdar ini sifatnya simai, bukan kiasia. Kalau dia masih fiil tiga huruf, tetap koedah asalnya simai. Apa yang didengarkan dari orang Arab? Ternyata, orang Arab menghukumi wazan masdar untuk faria adalah farohun. Atau kalau dibaca nasof, farohan. Sudah. Farohun. Tidak boleh furuhun. kenapa? karena masdar sifatnya sima'iyah kita dengarkan dari orang Arab فَارِيَا يَفْرَهُ farohan, faalun. makanya kalau dia lazim Antum dikasih pilihan tiga wazan tapi Antum tidak boleh memilih kenapa? karena masdar tiga huruf itu sima'iyah kosa katanya ini lihat orang Arab menyebut masdarnya yang mana seperti jalasa. Antum punya kataku jalasa ya. Antum tidak boleh buat masdarnya jalasan. Faalan. Faalun. Jalasun misalnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena orang Arab ketika mendapatkan fiil jalasa. Mereka buat masdarnya adalah julusan. Fuulan. Julusun. Berarti karena mereka orang Arab sudah membuat itu. Kita dengarkan dari mereka seperti itu. Kita juga menetapkan jalasa julusun. Itu kalau tiga huruf. Makanya dari awal kemarin kan anak sudah katakan. Ingat. Fi'il yang mazdar untuk fi'il yang tiga huruf. Itu sifatnya sima'iyah. Kalau mazdar yang empat huruf ke atas. Kia'iyah. Sudah contohkan. Af'alah. Fi'il ini ya. Af'alah. Berapa huruf? Empat huruf. Ini mazdarnya antum pegang. If'alan. Sudah, kalau Anton dapat wazan fi'ilnya tiga empat hurufnya Af ala, masdarnya pasti ala. Kita ambil contoh akroma, apa masdarnya? Ikroman. Apa lagi contoh yang lain? Betul, cantapil. Akroha membahagiakan. Masdarnya apa? ifrohan nah ini bukan simaia, ya kiasia namanya pegang wazan ifalan asal fiilnya akroma pasti wazannya ifalan tapi kalau yang ini simai tidak boleh buat ngarang sendiri orang Arab mengatakan fariha masjidnya farohun antum tidak boleh membuat furuhun itulah namanya simaia. apa yang didengarkan dari orang Arab Maka itulah yang disebutkan Mungkin antum bertanya bagaimana cara dengarnya? Saya belum jumpa orang Arab. Eh yang kemarin nan sebutkan apa? Buka ke kamus atau lihat kutub-kutub bahasa kitab-kitab kita bahasa Arab. Ada? Sebenarnya di sini kayak wazan yang tadi. Ada. Masdarnya ada memang nanti Firul di buku yang Anda bawa ini An Nahwal disebutkan beberapa wazan masdar artinya seperti ini eee menunjukkan atas suara ya berarti yang keempat dia menunjukkan kepada penyakit atau suara kalau menunjukkan kepada suara, dia ada dua wazan fu'alun sama fa'ilan sengaja tidak ada ya. bahas anak tidak mau menambahkan ke situ dulu anak gambaran anak, antum pahami buku ini dulu memang ada dua masdar. ya, tapi tidak anda tambahkan dulu karena yang ini saja nanti antum tidak tergambarkan anda tambahkan itu lagi tapi dengan koedah dasar itu dulu itu bisa kita pegang Cukuplah untuk meng. Mengukumi sebuah lafad masdar dan yang paling inti sebenarnya kitabnya dulu difahami jadi ketika merojaan nanti tidak bingung sendiri tapi ketika merojaan nanti dibaca-baca di rumah, tergambarkan maksudnya itulah intinya ketika kita belajar memang ada fiil punya dua masdar itu ada jadi pada intinya sebenarnya masdar ini kalau dia masih tiga huruf Antum lihat kamus. Kucinya di kamus. Tapi kalau sudah 3 huruf, lebih dari 3 huruf, antum sudah pegang kiasiannya. Artinya pegang satu lafaz bisa dikiaskan untuk semua fi'il. Af'ala pasti masdarnya if'ala. Sudah. Asal ada fi'il madinya af'ala, masdarnya if'ala. Fa'ala pasti taf'ilan. Asal wazannya fi'ilnya fa'ala, masdarnya pasti taf'ilan. di ini maksudnya ya, ya, ya. Abu Fatimah Far. Tayba itu dulu. Pertemuan berikutnya nanti insyaallah masdar fiil rubai. Di murojaah ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.